Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabah al khair ayyuhal mushahidun al kiram aina makuntum? Kaifa halukum al yawm? fi khair wa afiyah? Maria Kiftiah Masrurahjib dan bilqaikum fi hadzal barnamaj. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun anda berada. Bagaimana kabar anda pagi hari ini? Semoga pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pemirsa dan segenap keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali pada pagi hari ini saya Mare dapat menjumpai pemirsa kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab lewat televisi. Nah pemirsa jika pada tayangan-tayangan sebelumnya kita belajar bahasa Arab dengan mendengarkan beberapa materi dari dua orang guru kita khusus untuk tayangan kami kali ini kami akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Yaitu kami akan menampilkan talk show yang temanya tentu saja masih sangat berkaitan dengan pelajaran Bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Yaitu dengan judul Problematika Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia. Nah pemirsa untuk mengupas tuntas tema kita pada pagi hari ini telah hadir tiga orang narasumber kita. Yang pertama kami perkenalkan. Yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa pelajaran bahasa Arab, yaitu Ibu Profesor Dr Amani Lubis MA. Assalamualaikum sejahtera. Waalaikumsalam, rahmatullah. Berkat. Rahmat, Ia apa kabarnya Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih cocok nih warnanya ni usaha ya. <laughs> iya, sepertinya <Berharusnya> janjian. Ya? <laughs> iya janjian ni. Nah, Ibu Profesor Dr Amani juga tidak sendiri. Pemirsa sudah ditemani oleh Bapak Dr Mukhib Abdul Wahab MA. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, rahmatullah. Alhamdulillah berkat. Iya, selamat datang Ustaz di program Hikmah Pagi pelajaran bahasa Arab. Terima kasih. Iya, <laughs> kabarnya baik ya Ustadz. Ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya sangat sehat pagi hari ini. Alhamdulillah. Nah, yang pemirsa yang ketiga yang juga masih muda dan cantik tapi sudah sangat berpengalaman dalam pelajaran bahasa Arab. Yaitu Wisam Rohilina MEC. Assalamualaikum, Kak Wisam. Assalamualaikum. Iya, bagaimana Kak Wisam kabar Alhamdulillah, Bishar Maria. Iya, Kak Wisam ini juga pernah beberapa kali mengisi pelajaran bahasa Arab ya, Kak Wisam ya. Hmm. Iya, tentu saja mungkin sudah banyak uh, apa? Kesan-kesannya ketika uh, me menyampaikan kepada pemirsa semua mm -hmm. Nanti bisa disampaikan juga secara langsung kepada pemirsa di rumah Nah pemirsa ketiga orang narasumber kita ini tentu saja sudah sangat berpengalaman dalam bidang pelajaran dan juga pendidikan bahasa Arab Jadi terus saksikan talk show kami selama satu jam ke depan karena nanti dalam talkshow ini juga kami akan mengajak bagi para pemirsa di rumah untuk turut bergabung bersama kami di nomor 5743476 atau di 0215743478. Mungkin bagi para pemirsa yang merasa kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab bisa sharing di sini, bisa berkonsultasi secara langsung dengan narasumber kita yang memang sudah sangat berpengalaman pemirsa. Nah Baiklah pemirsa sebelum kita uh, mulai talk show kita pada pagi hari ini Kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh saudara kita Abdul Razik Kepada saudara kita Abdul Razik kami persilahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملكين بباب لغوت وما رو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 Wahai mereka yang berdzat, nabi mereka tiada yang berhak kecuali dengan izin Allah, dan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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نُذُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوْمَ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 Wallahu ذul fadlil azim Sadaqa Allahul azim Ayyuhal musyahiduna la'iza syukran kathiron li'annakum maziltum ma'ana. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara pelajaran Bahasa Arab. Yang tentunya pada hari ini kami akan menampilkan talk show berupa... Uh Interaktif dengan narasumber kita yang ada di studio dengan cara menelpon di nomor 5743476 atau di 0215743478. Tema kita pada pagi hari ini adalah problematika pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Jadi bagi para pemirsa di rumah yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi kami di sini. Nah ini uh, telah hadir ketiga orang narasumber kita. Ya ada Dokter Muhib. Uh, Bahasa Arab itu buat sebagian orang merupakan bahasa yang amat sangat sulit gitu Ustadz ya Apalagi bagi para pelajar, mahasiswa Mungkin kalau yang namanya bahasa Arab Aduh yang yang terlintas itu sudah sulit, rumit gitu Nah sebenarnya apa sih Ustadz yang membuat uh, sebagian besar para mahasiswa dan pelajar Mempunyai pola pikir seperti itu Ustadz Baik. Uh, Saya sebelum menjawab pertanyaan itu Mungkin saya ingin mempertegas terlebih dahulu bahwa sesungguhnya secara teoritis tidak ada istilah bahasa sulit bahasa mudah oh, okay. masing-masing bahasa itu memiliki tingkat kesulitan dan kemudahannya sendiri-sendiri okay. dan itu nanti bisa dibandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia bahasa Arab dengan bahasa Prancis Inggris dan seterusnya cuman barangkali uh, sesuai dengan apa ada guem ya tak kenal maka tak sayang hmm. Boleh jadi mereka yang menganggap sulit itu karena memang belum kenal dengan oh, bahasa ya, jadi taraf psikologis mereka sudah terbebani bahwa ketika ada mendengar ungkapan bahasa Arab itu sulit mereka sudah langsung uh, menganggapnya seperti itu tapi setelah nanti dipelajari sedikit demi sedikit insyaallah kita akan bisa kita akan bisa apa namanya lancar bisa berbicara bisa menulis dan seterusnya jadi ini hanya problem psikologi saja sebetulnya Oh ya problem, perlu di iap perlu di Iya, mungkin sebagian besar mahasiswa sudah berpikiran seperti itu duluan ya, Ustaz, iya, ya sebelum iya. belajar mungkin betul-betul <laughs> iya dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain justru mungkin ya tingkat kesulitannya pun ada ya Ustadz ya <laughs> Ya. Tentu saja, tentu saja. Masing-masing bahasa punya kesulitannya sendiri-sendiri. Misalnya, dalam bahasa Arab itu yang seringkali dianggap sulit itu adalah i'rabnya, perubahan akhir yang ya, yang mungkin tidak uh, tidak konstan ya. Ada rofa, ada uh, apa namanya nasb, ada jar. Yang itu bagi sebagian orang itu dianggap sulit padahal memang itu menjadi salah satu karakteristik dari dari bahasa Arab, oh, iya. namun kalau dari segi pronunciation misalnya bahasa Inggris itu jauh lebih sulit, apalagi bahasa Perancis ya, antara yang ditulis dengan yang dibaca itu jauh sekali iya. tapi kalau bahasa Arab, apa yang tertulis seperti itu ya, ya dibaca iya. seperti Dibuai itu berdua dengan makhorijul hurufnya makhorijul ya, ya? hurufnya, seperti itu <laughs> nah, uh, sepertinya memang kebanyakan orang berpikiran seperti itu ya Ustaz ya, yeah. uh, sebetulnya apa sih yang seringkali menghambat proses pelajaran bahasa Arab terutama bagi orang Indonesia nih mungkin Ustaz Zaman bisa menjawabnya oh yang menghambat ya iya proses iya memang uh, pembelajaran bahasa Arab sudah lama ada di Indonesia ya, sejak dahulu kala dan sistemnya juga berbeda-beda, ada yang dari ada yang belajar di pesantren, ada yang di madrasah, lalu sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, memang masih dirasakan ada yang menghambat. Ya i, eh, tadi sudah dikatakan oleh Maria bahwa yang menghambat psikologis, bahwa Ustaz Muhfid juga mengatakan tidak ada bahasa yang sulit. Yang ada adalah kemauan kita. Jadi hmm. yang menghambat itu saya rasa tekad Oh, dekat, dekat kuat setiap yang mau belajar bahasa Arab Sejauh mana uh, keinginan kuatnya untuk belajar bahasa Arab Maka insyaallah semua kesulitan akan bisa dihadapi Kemudian tentu ada syarat-syaratnya ya uh, Menekuni, kemudian mencari sebanyak mungkin kesempatan Untuk bisa berbicara, berpikir, juga menulis Juga uh, menjalankan semua kemahiran bahasa Arab dalam kehidupan sehari-harinya Ini juga uh, rasanya harus dikondisikan hal seperti itu kalau uh, dialeknya sendiri gimana ustadzah antara orang Arab dengan orang Indonesia apakah hmm. nanti setelah belajar bahasa Arab ada kesulitan atau tidak ustadzah? Ya uh, masalah dialek saya rasa tidak ya cuma mungkin bahasa uh, orang Indonesia ketika mengucap bahasa Arab akan terbawa sedikit dari logatnya uh, itu tidak masalah saya kira orang Arab sendiri juga memaklumi eh, kalau bicara orang Indonesia bicara di hadapannya dalam bahasa Arab lalu ada salah-salah dimaklumi karena memang Bukan bahasa kita, Betul. tetapi kalau um, apa, um, mengenai logat lagi hmm. bahasa Arab sendiri juga kan terbagi logat-logat yang banyak. Hmm. Mesir, lain Saudi, lain, lain, lain Libya, Syria, lain uh, ya, wilayah Teluk Syria juga hmm. lain maka mereka sebenarnya juga saling memaklumi dan uh, uh, memahami hmm. ya jadi Indonesia nih pemerhati bahasa Arab di Indonesia atau yang belajar bahasa Arab jangan minder aja jangan minder iya. jadi ya. silahkan uh, tidak aja. mengapa Uh, berbicara bahasa Arab dengan dialek Jawa misalnya Tidak gitu, apa stasi, apa, ya. Ya. <laughs> seperti banyak yang kita ya waktu yeah. di pelajaran bahasa, bahasa Arab Berbicara bahasa Arab tapi dialeknya ada yang Sunda, ada yeah. yang Jawa, nah itu nggak yeah. apa, ya, ya. apa, apa ya, bagi tahap pemula Nah kalau misalnya banyak orang juga uh, kalau misalnya di kita apa yang kita pelajari di Indonesia nih Ustazah, hmm. uh, kadang ketika mereka misalnya pergi haji atau umroh di sana ya. gitu, apa yang mereka omong omongin gitu, uh -huh. dengan bahasa Arab orang orang Arabnya sendiri gak ngerti gitu Ustazah dan <laughs> itu kira-kira masalahnya apa Ustazah? Ah, ya. ya karena orang Arab terbiasa dengan bunyi bahasa dengan ungkapan-ungkapan tertentu yang orang Indonesia jarang lakukan atau jarang gunakan, ya jadi <laughs> misalnya kalau mau, membil, mau membeli Uh, misalnya dengan uh, menanyakan uh, berapa harganya, hmm. misalnya ya, uh, kamse arhaza masalan. Yeah. Jadi berapa harganya ini yeah. itu terjemahan letterlek -like dari bahasa Indonesia. Nanti orang Arab uh, merasa ini kok kaku bahasa Arabnya ya, nah, uh, kok nggak nanya aja seperti biasanya sehari-hari <laughs> yeah, di Arab. Faham, gitu, yeah, gitu. <laughs> tapi sebenarnya mereka paham <laughs> dan uh, juga kita juga pakai aja oh, nanti lama-lama orang Arab juga terbiasa iya. dan memang demikian <laughs> kalau di orang Saudi pun harus terbiasa yeah. dengan dialek kita yeah. yeah. ya kan kalau di Saudi Maria di sana malah banyak yang berbahasa Indonesia juga yeah. <laughs> yeah. Uh, kuota Udah haji kan aja lebih oh, banyak dari bening. Indonesia ya ya ya Nah bagi para pemirsa yang uh, ingin bergabung bersama kami uh, silahkan menghubungi kami di nomor lima tujuh atau di nol dua satu lima Nah ini ada lagi nih, bahasa Arab juga buat sebagian besar masyarakat Indonesia masih terkesan bahasa yang apa ya, kampungan lah gitu ya. Belum terlalu populer seperti bahasa-bahasa Inggris, bahasa Prancis atau mungkin bahasa Korea nih yang lagi sedang naik daun gitu. Jadi motivasi apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat Indonesia atau para mahasiswa gitu enggan belajar bahasa Arab malah ber beralih ke bahasa-bahasa asing. Ya kira Wisam nih bisa menjawab gimana? Iya, kalau tadi katanya bahasa Arab itu mungkin kurang keren lah hmm. ya, itu, ya seperti itu uh, atau uh, apa seperti yang uh, Bu Amani bilang kita seharusnya nggak minder. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an. Hmm. Coba kalau kita baca Al-Qur'an satu huruf aja udah dapat pahala. Hmm. Ya kan ya apalagi kalau misalnya sekarang kita bisa baca dan juga bisa ngerti sehingga bisa bergabur juga gitu kan bisa memahami uh, arti dari uh, dari uh, apa namanya uh, perintah Allah SWT Nah kalau misalnya kita bahasa Arab itu bahasa kampungan mungkin itu tergantung dari sudut pandangnya itu dari mana begitu kan kalau misalnya kita lihat sekarang uh, Exposure di media memang uh, banyak program-program -pro -program bahasa uh, Inggris Banyak program uh, bahasa Korea Tadi sekarang mm. lagi ngetrer ya, <laughs> ya Sinetron Korea dan sebagainya Tapi di sisi lain juga banyak program-program uh, uh, berbahasa Arab Seperti program kita ini mm. ya. Nah menurut saya motivasi itu memang harus lahir dari dari dalam Dari kita sendiri atau tekad tadi yeah. ya ke Kemauan ya Kenapa saya mau belajar bahasa Arab? Jangan cuma karena saya masuk santrian, ya. cuma uh -huh. karena saya ada di madrasah. Yeah. Kalau hanya motivasinya cuma untuk uh, dapat ijazah aja, gitu ya, uh -huh. atau cuman biar-biar tahu, itu nggak yeah. akan kemana-mana. Tapi itu harus datang dari dari ini sendiri, dari apa? Uh, dari kemauan sendiri itu pertama. Nah. Uh, bagaimana menyiasati tadi kurangnya misalnya uh, media yang berbahasa Arab program-program yeah. uh, TV ataupun uh, apa namanya uh, baca buku bacaan ya menurut saya lingkungan di disini uh, memainkan peran yang cukup uh, penting ya jadi uh, kalau misalnya memang di pesantren di pesantren kayaknya memang wajib ya yeah, hari-hari itu uh, berbahasa Arab tapi kalau misalnya mereka yang tidak uh, kurang ya tidak seberuntung mereka yang uh, di pesantren mungkin mereka bisa mencari uh, kayak misalnya rujukan-rujukan lain seperti uh, hmm. banyak film-film sirah ya kan? Mereka menggunakan bahasa Arab yang uh, masih pusah bukan hmm. uh, yang dialek yang ber, uh, apa namanya berbeda antara satu negara Arab dengan negara lainnya. Menurut saya itu sangat uh, berguna untuk melatih muhadaskah atau speaking tadi. Hmm. Jadi pada saat uh, mereka mau beli apa tadi uh, mau beli buah ke pasar, mereka tahu harus ngomong apa hmm. gitu kan? cara omongan ini oh cara mereka mengucapkan itu seperti ini gitu kalau saya lebih suka uh, pendekatan yang seperti ini jadi uh, selain di di uh, pesantren sekolah ataupun uh, apa namanya di uh, Uh, apa lembaga akademis lainnya itu harus datang dari kita sendiri kita daripada nontonnya yang Korea Korea ya, mungkin betul, sekarang ya, nontonnya ya. yang ini ya, ya, masalahnya di televisi nasional sendiri cuma satu satunya ini ya program pelajaran ya. bahasa Arab iya <tuh> uh, makanya uh, kalau misalnya apa uh, bisa dicari mungkin ke per perpustakaan yeah. ya itu uh, apa uh, yang tadi uh, kayak film-film uh, hmm. yang film-film sejarah yeah. yang berbahasa Arab itu atau sangat baik TV -TV atau iya ya. bisa juga dan banyak juga kan paket-paket belajar bahasa Arab maksudnya mm -hmm. itu bisa digunakan juga maksudnya ba uh, ya bagaimana uh, sehari-hari itu bahasa bahasa Arab bisa digunakan jangan sampai enggak gitu jadi uh, apa namanya jadi uh, mulai misalnya gampangnya uh, kalau berpikir mungkin bisa dilatih ya hmm. maksudnya oh sekarang uh, ininya seperti apa bagaimana saya bisa uh, berpikir dalam bahasa Arab gitu dan sehingga pada saat saya ini juga saya mengucapkan hmm. juga akan, akan lebih lancar dan hmm. ya itu tadi motivasinya itu harus datang dari dalam diri sendiri gitu pengen uh, apa uh, kenapa hmm. saya pengen belajar bahasa Arab ini Ya, saya uh, ada komentar sedikit biasanya gak tega Pak Mubib Kalau dibilang bahasa Arab bahasa kampung <laughs> <Betul, betul. laughs> Mudah-mudahan jangan, mudah ya. mudah. <laughs> jangan terucap lagi ya Jangan terucap lagi Karena bahasa ini Bahasa mulia ya hmm, Kalau tidak ya, Tidak dipilih oleh Allah SWT Sebagai bahasa Al-Quran Dan ada pun, uh, uh, Tidak terlalu populer Nam, namun dia populer termasuk bahasa dunia uh -huh. yang diakui oleh uh, oleh PBB. PBB. PBB ya ya bahasa ketiga jadi setelah Inggris Prancis kemudian bahasa Arab langsung bahasa uh -huh. PBB ya nah, nah ya. Uh, orientasi uh, masyarakat sendiri sebenarnya untuk belajar bahasa Arab itu seperti apa Ustaz ada yang belajar bahasa Arab berpikir belajar bahasa Arab untuk apa sih kalau bahasa Inggris sudah ketahuan misalnya mereka akan Ketika belajar bahasa Inggris itu bahasa internasional nanti mau jadi apa tujuannya bisnis atau untuk apa lagi itu bekerja. Nah sekarang tujuan utama untuk belajar bahasa Arab itu sebetulnya untuk apa Ustaz? Apa sekadar untuk uh, belajar atau mendapatkan ijazah seperti yang kau just bilang tadi atau bisa juga untuk tujuan bisnis gitu Ustaz? Baik, uh, paling tidak ada ada empat ya orientasi uh, untuk apa namanya menguasai atau mempelajari bahasa Arab. Yang pertama Orientasi religius Dan ini mungkin mayoritas ada pada bangsa kita yeah. Yaitu mempelajari bahasa Arab untuk bisa membaca dan memahami kitab-kitab suci Atau memahami buku-buku yang berbahasa Arab Yang kedua orientasi akademik Ini biasanya berkaitan dengan siapapun atau mahasiswa yang menekuni bidang studi bahasa Arab Menekuni pendidikan bahasa Arab Misalnya di jurusan pendidikan bahasa Arab Kemudian di jurusan bahasa dan sastra Arab Itu orientasinya ke sana Yaitu dalam rangka eh, Apa namanya eh, Menekuni atau di situ Di bidang bahasa Arab Kemudian yang ketiga Ini berkaitan dengan orientasi praktis-pragmatis Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang ingin bekerja di Timur Tengah Mereka harus belajar bahasa Arab praktis Bahasa Arab sehari-hari saya kira ini ada kaitan dengan orientasi-orientasi ekonomis atau orientasi praktis. Kemudian yang keempat yaitu orientasi uh, ideologis. Ini terutama dilakukan oleh uh, kalangan non-muslim, para orientalis misalnya yang hmm. mengkaji bahasa Arab untuk kepentingan studi mengenai Islam dan kebudayaannya atau mengenai adat istiadat timur. Nah hemat saya nyambung nice. tadi pembicaraan mengenai motivasi tadi uh, kita bisa mengatakan begini orang-orang uh, di luar kita non muslim saja bisa menguasai bahasa Arab oh, iya, dengan baik iya. mengapa kita tidak gitu orang kan orang Islam ya, sendiri orang serang Islam serang. sendiri gitu ya oh, iya, iya. kemudian beberapa karya-karya besar misalnya kamus-kamus itu ternyata banyak juga ditulis oleh non muslim iya. misalnya saja Uh, munjid, itu bukan orang Islam yang menulis Atau hmm. Hanswar, itu ditulis oleh Apa namanya, ya Hanswar ya Kawaib, apa mujam Al-Luhal Arabi Al-Mu'asir Artinya apa, orang-orang lain ya. Menggali, mengkaji Bahasa Arab, mengapa kita tidak ya. Jadi memang motivasi religius Itu juga perlu ditumbuhkan Motivasi akademik, motivasi untuk Meraih sesuatu mm -hmm. Keberhasilan di bidang ekonomi misalnya karena bagaimanapun dubes-dubes kita itu kalau ya, yang ada di timur tengah kalau bisa bahasa Arab itu jauh lebih lebih afdal itu yeah. lebih bagus itu <laughs> karena sukses, ya. mereka akan bisa berdiplomasi dengan apa pemerintahan yeah, yeah. yang ada di timur tengah sana dengan baik gitu. Sebetulnya Menurut saya manfaatnya seperti itu. dunia akhirat ya. Dunia bahasa. akhirat. Iya betul. <laughs> betul. <laughs> iya, mungkin buat pemirsa di rumah nanti bisa menumbuhkan motivasinya dari sekarang untuk belajar hmm. bahasa Arab. Nah, pemirsa e, menarik sekali Interaktif kita pada pagi hari ini Dan kami juga masih mengundang Pemirsa semua untuk turut bergabung Bersama kami di, di nomor Telepon 574 Atau di 021 574 3478. Namun Pemirsa sebelum kita melanjutkan Talkshow kita pada pagi hari ini Kita saksikan dulu komersial break berikut ini Ayyuha al-musyahidun al-kiram, syukran katsiran li'annakum maziltum ma'ana fil hiwar muskilat ta'limul lughah al-arabiyyah fi Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam uh, percakapan problematika pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Betul. Al Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa wa ya, di dan di mana? Ahlan wa Pak. Pak Yadi dari Bandung. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Saya ini orang awam. Ya, silakan. Melihat pelajaran bahasa Arab ini sangat tertarik untuk saya. Iya. Tapi saya mengalami kesulitan, prosesnya terlalu cepat. Apakah yang bertanya? Apakah bisa Program ini di sinikan atau diudikkan dalam kita melakukan itu dalam dirinya. Terima kasih, anak itu anakku. Senarai kami. Ya. Nah, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ya kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Piahi? Jelani Jakarta. Jelani di Jakarta. Tapat dol? Ini urusan saya. Terima. Oh rumah kecil, pagar, pagar, sedikit. Dan kemudian tugas. Dan mungkin volume, kan. volume televisinya bisa dikecilkan sedikit, iya. atas er, hmm. kemudian saya mau kasih sedikit, kalau penampilan patah tidak tahu. orang bilasin. dan ya, dan setelah itu saya pulang, di ya, atas beberapa tahun kemudian pas dua atau baru dua tahun dua ribu an kemarin ada. Iya, bisa langsung ke pertanyaannya, Bapak. Eh, kami sekarang saya sih mesti tunggu gitu untuk iya, ya. untuk pemahaman gitu. Baik. Ya, apa namanya? Fungsi sender eh sebuah telarosa jadi address book saya punya alamat. Mau berapa? Iya, Bapak. Iya, syukran Bapak. Ya, kami Malahi sudah bisa menangkap. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya, pertanyaan yang pertama mungkin masih berkaitan dengan program ya. kita setiap hari Sabtu ini, Saudara. Oh, ya. right. uh, katanya penyampaiannya Terlalu cepat, cepat ya. <laughs> ya baik uh, Memang dari uh, Tujuan pembelajaran bahasa Arab Di televisi ini khususnya di TVRI, Adalah untuk lebih Memasyarakatkan Bahasa Arab uh, Tujuannya juga memang Untuk uh, mengenalkan dan juga kaedah-kaedah grammar dalam bahasa Arab eh, oleh karena itu kita sajikan dalam ada dialog fragment, ada tayangan tulisan kata-kata ya, eh, yang eh, perlu dijelaskan dalam pelajaran itu eh, itu adalah mendukung untuk eh, lebih Uh, mendekatkan lagi bahasa Arab kepada para pemirsa. Mm -hmm. uh, namun tadi seperti ditanyakan untuk uh, lebih memantapkan supaya bisa mengulang-ulang pelajaran bahasa Arab maka uh, perlu buku atau CD. Nah ini Insyaallah akan diupayakan yeah, seperti mudah itu. Ya mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk uh, mengumpulkan semua tayangan uh, dan bisa dinikmati oleh para pemirsa sehingga bahasa Arab lebih uh, bisa bisa dikuasai. Nah, ya. saya, saya tambahkan sedikit. Silakan. Saya kira ide untuk mensidikan tadi itu bagus sekali yeah. karena paling tidak apa yang sudah dipelajari bisa diulangi, nah. bisa dikembangkan lagi gitu. Kemudian bagi para pemirsa, kalau misalnya rajin apa namanya membuka internet itu banyak sekali media-media uh, yang bisa disidikan juga atau bisa di copy misalnya kalau ingin belajar basarab dari yang paling dasar. Tele yang versi Arab itu ada uh, Dora versi Arab itu ada Spongebob ada uh, Hadi Kotul Huruf juga ada Dan itu saya kira sangat menarik Karena juga dikemas secara interaktif Warna-warni dan diisi oleh suara native speaker Sehingga jangan merasa khawatir Dan jangan hanya merasa cukup dari TTI saja Karena sumber belajar itu Saya kira sangat banyak Ini motivasi saja bagi para pemirsa semua yang ada di tanah air ya asual as asani minahki akhir-akhir nazai Lani minat jalan tadi ya yeah. uh, beliau bilang sudah belajar bahasa Arab yeah. dari masih kecil <laughs> sudah sudah diajarkan Al-Quran, kemudian nah. sekolahnya juga bahasa Arab yeah. tapi kalau sampai sekarang katanya masih menemukan kesulitan nah, gitu nah, nah. gimana Ayah. tuh saya kira-kira atau kau bisa mungkin bisa menjawab ya uh, mungkin kalau menurut saya uh, kesulitan ini karena beliau jarang menggunakan uh, bahasa Arab kali ya jadi lebih uh, uh, apa pasif dalam uh, apa namanya penggunaan bahasa Arab uh, nah uh, kalau ya balik lagi tadi motivasinya untuk belajar bahasa Arab itu untuk apa kalau misalnya memang ya untuk bisa tadi mempelajari uh, atau bisa mengerti Al-Qur'an atau bisa uh, digunakan untuk uh, pada saat uh, ke apa namanya ke negara Arab atau bisa secara umum membaca buku-buku uh, uh, yang dalam bahasa Arab itu ya, ya memang harus latihan karena uh, kalau uh, apa namanya kalau misalnya kita enggak uh, latihan ya enggak tidak akan bisa, ya itu jadi dan mungkin permasalahan yang sering dialami yaitu lebih atau kita belajar bahasa kayak belajar manual nyetir mobil gitu. jadi kita cuma harus sering tahu ininya apa namanya aturan-aturannya tapi untuk nyetir mobilnya itu masih susah kita kita sambut dulu nih penelpon kita Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hunaka. Uh, Awalin di uh, Bekasi. Awaludin uh, di Bekasi. Tak Alhamdulillah. Oh, iya. <laughs> Alhamdulillah. Uh, silahkan. Uh, Bapak mau tanya apa? Uh, ini mungkin saya mau uh, kemesraan kasus bertanya mengenai pembelajaran bahasa Arab. Kalau dulu waktu di kampung ya, masuk di kampung itu eh, belajar apakah masih efektif atau tidak. Kalau dulu di kampung dengan guru-guru Naji itu, eh, saya pernah belajar ilmu eh, juru minat gitu, itu harus hafal guru satu kita sampai dua kali tiga kali eh, balikan itu eh, kita sampai hafal baru Uh, setelah berikutnya adalah pembelajaran. Mungkin metode ini tidak praktis kalau sekarang atas sijin uh, yang cepat, itu ya. Uh, apakah metode itu seperti itu masih berlaku saat ini atau sudah ditingkatkan? Karena nah, sit, sit, itu sekarang cepat, secara cepat. Satu mm -hmm. hafal dulu, satu kita seluruhnya. Setelah itu baru pemahamannya mengenai uh, apa namanya nafsu dan solat itu mm -hmm. belajar. Mohon komen sahaja. Ia dipakai lagi, please. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf saya. Maafkan. Maafkan. Maafkan. Maafkan. Maafkan. Maafkan. Maafkan. Maafkan. Arif Arif Maafkan. Maafkan. Maafkan. Ari. Ari Oh Ali. Ari. Ali. Ali. Ali Ali, Ya Bapak Ali, Ali. Kak Abdol Bapak Ya pada Ustazah amali, kemudian Ustaz Mokhid nah. Jadi sabar, Ustaz Mokhid Ustaz Mokhid Ustaz Mokhid Saya pernah mengenai Karena selama ini Yang dianggap Selama di kampungan Sebelum ini kan benar-benar Jurniah, Jurniah, Inggris, Jurniah Arab, Jurniah. Itu mereka kita semua. Kemudian saya rasa memperjuangkan bahasa Arab itu yang saya nyampurkan. Jadi televisi-televisi, jadi setiap mengatakan ada kelompok tergadah Arab. Itu sebenarnya kalau kita yang ikat televisi, nanya PC hari apa ini? Mm. Itu anak-anak benar, benar dengan yang ya. itu yang itu mandi mereka untuk ya. men cinta kita kepada masyarakat Sebetulnya, iya. sebetulnya Allah ya. ya. itu yang saya uh, amati adalah dari milah ke masyarakat Mila. Ini nanti ikuti dengan tayangan-tayangan, uh, seperti -tayangan apa yang berjalan-jalan untuk memberikan kesan yang pikir pada peserta yang selama ini diangkat prak. Padahal di bandara candara sudah ustam an al-arabiyah digunakan di bandara. Nah itu di bandara jadi di, di, di, di dengan bahasa. terima kasih Iya, selamat. Sahat mahir, muhabib. Nah, muh muh muhabib bukan sahajinya. Muhabib. Iya, syukran. Alfan, alfan. Iya, alfan. Alfan Bepali dari Jakarta. Mungkin pertanyaan yang. Alah, urid anda uchatib al al mashaheedin. Urid anda uchatib al mashaheedin. Hal faham. Al Lughah Arabiya susah. Hal ma, iya. Jadi, kalau aku ulai. صغيرة هل ما تفهمون مثلا ال الاس... السؤال إلى أين تذهب هل استاذ زيلاني ما تفهم هل لو أقول مثلا هيا نقرأ الكتاب هذا هل تفهم أكيد تفهم فنحن نريد أن نقدم اللغة العربية في التلفزيون السهلة يا كنا نريد أن نقدم اللغة العربية في التلفزيون السهلة يا كنا نريد أن في التلفزيون Walakin fi nafsil wakta aydan, nurid an nuraki fi ma'arifatikum lil'lughal Arabiya. Kami juga ingin mengangkat bahasa Arab dan juga menambah pengetahuan para pemirsa tentang bahasa Arab. Hunaka man yarif al-lughal Arabiya an tarik al-kutub. Hunaka man yarif al-lughal Arabiya an tarik al-takallum. Wa aydan hunaka man yarif an tarik al-hifz. Kama kala uh, Ustaz Awaluddin min Bekasi, kala anahu uh, min turuk ta'alim al-lughal Arabiya aydan antarik hifz misle, hifz uh, Al-Fiyyid Ibn Malik atau aydan hifz uh, Jurumiyah. Naam. Fakulla hadihi wasail li ta'alim al-lughal Arabiya. Sangat banyak pemirsa cara untuk uh, penguasaan bahasa Arab. Di antaranya taban, tadi seperti dikatakan, ada minat. Dan di tadi diungkapkan juga ada tekad. Oleh karena itu dengan dua modal ini sebenarnya kita bisa. Tentu tekun kalau saya harus dengan ketekunan belajar bahasa apapun bisa. Mau bahasa Perancis, bahasa Inggris tentu ya atau bahasa lainnya bahasa Mandarin, bahasa Korea semua bisa dikuasai. Falezalik ana urid an ushaj al mushahidin. Ushaj al mushahidin likey yuhibul luga Arabia aksar. Hmm. Ya, jadi kita ajak pemirsa untuk mencintai lebih lagi bahasa Arab. Kalau ada buku bahasa Arab, walaupun yang sederhana, bacalah. Ada Koran, bacalah. Luangkan waktu. Kalau benar yang mau minat, luangkan waktu setengah jam satu hari. Saya kira eh, pengetahuannya juga akan bertambah. Gimana Pak Murbit? Ya, menurut hemat saya banyak memang metode untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi kata kuncinya adalah bahwa belajar bahasa itu tidak bisa instan hmm. Belajar bahasa Arab itu perlu latihan, <tuh> perlu kesungguhan dan terus menerus Kita ingat istilah dalam bahasa mana itu Ala bisa karena biasa <tuh> Kalau kita tidak membiasakan maka kemungkinan kita tidak akan bisa menguasai dengan baik uh, Meskipun pintu masuknya tadi melalui hafalan Tapi kalau nanti ditindaklanjuti dengan mumah rosah, Dengan praktik dan tadribat mustamir roh, Hmm. Saya yakin uh, si pembelajar bahasa itu pasti akan, pasti akan bisa Karena itu menurut tema saya Metode yang dipakai di pesantren itu biarkanlah Terus ya, berkembang, ya. Tidak usah kita nilai apakah tidak efektif atau uh, efektif, karena pada akhirnya kita mengukur efektif dan tidak efektifnya itu tergantung tujuan kita apa. Ya. Kalau tujuannya untuk kepentingan komunikasi tentu caranya bukan menghafal seperti itu, tapi langsung praktis. Langsung tapi praktis. kalau di pesantren itu tujuan utamanya adalah untuk membaca kitab, ya. yang sering disebut dengan kitab kuning, kitab kuning. Maka wajar mereka kemudian berusaha untuk menghafal. Uh, gramatika-gramatikanya lalu diaplikasikan dalam membaca kitab mm -hmm. dan dilapis demikian rupa sehingga lama-lama bisa. Mm -hmm. Tapi kata katakunya adalah bahwa kita harus tetap semangat, tetap terus-menerus uh, mengkaji sehingga pada akhirnya kita sampai kepada uh, ikhwan ya menguasai dengan baik. Iya baik. Ust. Kita apa dulu ke telepon yeah. kita. Ust. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Doni Doni Doni. Ini sedang akan membuka. Oh. Hatsot, uh, televisi. Bapak mungkin volume televisi, uh, televisinya bisa dikecilkan sedikit-sedikit. Iya. Sedikit. Oh, yeah, eh, yeah. yeah. uh, sukannya. Pak Ustaz Mufrid dan Ustaz Amali. Okay. Okay. Sabahul khair. Sabahun nur. Ahlan. <laughs> Ahlan. Ana qul wallahi ana muslimat balad al-arabiyyah. Naam. Jiddan جداً جداً <تصفيق> ولكن ولكن الناس لما تمعتوا تعلم اللغة العربية وجدتوا المشاكل في تعليمي يعني مثلا أنا دخلت في فصل في فصل اللغة العربية أنا وجدت الطلاب لا يشكلون اللغة العربية بكثير كما تفعل في كثير كمبي أحدم لا يسمح عليهم كأنه Uh, Berbanding dengan sahabat sahabat yang itu, ada yang mengatakan seperti Kalau yang diri sudah pakai roket, sahabat itu masih pakai unta. <SILENCIO> Jadi ini ini memang problem yang sangat artinya, uh, perlu mendapat perhatian mungkin dari ya, kita semua terutama uh, seperti Ustaz Musbid dan Ustaz Amani. Nah, yang ingin uh, saya tanyakan uh, kepada Ustaz Amani dan dan muzik dan juga semua pencinta bahasa Arab ya. itu, ini eh, bagaimana supaya uh, bahasa Arab ini, bisa uh, dicintai dari dari tidak uh, ya, awal seperti itu. Fir, uh -huh. kalau, kalau kita lihat bahasa ini, uh, sepertinya anak-anak sekarang ini, anak sangat uh, Pastil kau boleh belajar bahasa Inggeris. Kenapa bahasa Arab juga? Padahal bahasa Arab lu tak biji. Banyak orang yang lu tak siljana. Maksudnya Arab malu bahasa Arab ya, lah. Itu itu saja. Kebetulan saya saya juga belajar di TBA jurusan bahasa Arab punya juga. انا وصلت دراسه الدراسه الماجستير من قسم تجاه عندنا الخليجيه في جهه الشرقيه اه اي بس جاهز من مدير ثاني الاستاذ عواني شكرا جزيلا واه فضل الله نعيش ولا Enam dari kakak. Iya dari Depok. Depok. Katakan. Ya, Hari mm -hmm. okay. nah, ini mengenai pelanjaran bahasa Arab. Ya. Kalau kita juga masyarakatkan masyarakat kan, masa Arab ini, seperti anak-anak ya, nah, dan kita juga ya seperti daerah-daerah kan nama-nama jalan tu kan berbahasa Arab juga dan juga seperti ya, kalau di luar negeri. Nah, ada bahasa Arab dan ada bahasa asing. Nah, apa, mungkin kita diperlisai dengan nama-nama jalan, ataupun yang makanan-makanan, dan -makanan dengan bahasa Indonesia juga semua. Dengan bahasa Arab. Jadi kita juga dari anak-anak, ya kan, bisa ikut wajari dari situ juga. Atau mungkin itu kita bisa seperti ini, itu. Dan juga ya. seperti apa namanya itu e, kamus bahasa Arabnya itu e, ada di mana bisa kita pergi dan kita bisa mempelajarinya gitu. Oh, oh iya iya. Nah, ya, Terima kasih. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Iya. Selamat Iya. Selamat malam. Terima Baik, uh, ya saya langsung jawab ustaja. Enam, saya ingin minta pengalaman uh, Mbak Wisam ini. Dia dari kecil kan di Arab ya? Arab, oh, di, Mesir. di Mesir. Bagaimana bisa bisa bahasa Arab tu bagaimana? Ya? Oh. Untuk me apa, menjawab juga tadi uh, bagaimana bisa supaya berminat supaya bisa fasih supaya juga bisa apa? Uh, lebih senang mempelajari bahasa Arab. Coba Sila silakan ya. Yeah. Um, kalau untuk bahasa, memang kebetulan dari kecil memang suka bahasa ya dari uh, jadi. Uh, Uh, dan bahasa metode apa bahasa apa aja memang yeah. dan yeah. metode yang saya terapkan memang mungkin uh, karena ya dari tujuannya seperti Pak Muhdi bilang tadi tujuan orang belajar bahasa itu banyak ada yang religius akademis ada juga yang praktis nah uh, kalau untuk religius akademis ya menurut saya memang uh, mulainya Nanti ya harus dengar uh, apa namanya mempelajari kawaid lughah Al-Arabia, hmm. ya seperti tadi mungkin metode taksis dan sebagainya. Dan uh, tapi kalau untuk yang untuk praktis praktis, ya uh, menurut saya muhadrasah itu paling penting. Ya jadi jangan sampai kayak orang yang hanya bisa membaca uh, tahu aturan uh, lalu lintas, uh, tapi uh, nggak bisa mengendarai mobil itu sendiri. Gitu. Nah, metode yang saya ya uterapkan waktu itu untuk mempelajari bahasa bahasa apapun, ya ini itu uh, setiap hari. Uh, buka kamus saja buka kamus bahasa arab pilih 5 kalimat 5 kosakata setiap hari kemudian استخدموا هذه المفردات في حياتكم اليوميه لمده اسبوع وهكذا تتعلمون كيف يمكنكم استخدام هذه المفردات بطرق مختلفه dan mungkin ini metode yang diterapkan juga di program ini jadi uh, setiap minggu pasti ada kosakata baru dan uh, minggu dan mufradat ini digunakan dalam uh, percakapan atau mukhadathah ya dalam fragment yang uh, biasa yang selalu disajikan tiap minggu. Nah uh, ini metode ini bisa juga diterapkan uh, di uh, kehidupan sehari-hari ya. Jadi uh, mufradat yang di <coughs> yang didapat minggu ini coba digunakan uh, selama satu minggu dan minggu berikutnya pilih 5 mufradat lagi <coughs> ya dan coba dikombinasikan dengan mufradat yang sebelumnya dan pada setelah satu bulan coba tulis satu paragraf dengan menggunakan mufradat-mufradat tersebut tidak harus bagi apa yang mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kawaih, luarabia, arab dan sebagainya tidak perlu terlalu pusing Uh, kecuali kalau memang tadi orientasinya adalah Yang memang untuk bisa belajar kitab kuning ya Yang memang ya itu harus uh, Ada jalurnya sendiri Tapi kalau untuk muhadasa Untuk uh, sehari-hari Itu kayak uh, si metode ini uh, bisa digunakan Dan uh, tadi Kak, Pak Muhbir juga mengatakan bahwa uh, Banyak sekarang sumber-sumber yang uh, Bahasa Arab yang kita bisa dapat Gak cuma dari TV, dari buku Tapi juga dari internet ya, Tadi ada yang kan? bertanya juga Kira-kira kalau hmm -hmm. mau beli kamus atau CD gitu di mana gitu ya. tempat-tempatnya di mana harus uh. cari memang iya, ini. Ya. Iya. tapi kalau kamus itu ada jadi ya uh, pengetahuan saya juga selama 2-3 tahun ini banyak kamus-kamus baru apakah itu Indonesia Arab Arab Indonesia atau kedua-duanya itu banyak, dan memang tidak di semua toko buku, tetapi biasanya dekat kampus-kampus Islam, toko-toko bukunya ada. itu biasanya menjual kamus-kamus, uh, jadi siapa yang berminat bisa datang ke dekat-dekat kampus Islam, uh, dimanapun di seluruh Indonesia, tapi uh, akan menemukan kamus, atau buku-buku pelajaran bahasa Arab dan ada tambahan ya. juga ya, kalau untuk melatih mumarasa, atau uh, kita juga perlu uh, sering mendengarkan bahasa Arab ini, jadi bagi mereka yang mungkin punya uh, apa namanya TV cable ya uh, bisa jangan cuma nonton video nya hmm. aja tapi mungkin bisa uh, juga uh, nonton misalnya uh, Al Jazeera ya kan uh, berita yang dalam bahasa Arab atau uh, uh, kalau tidak berlangganan TV kabel bisa juga radio ya kan itu ya, ada, ada juga aja. BBC dalam bahasa Arab ya, itu masalah. kalau uh, metode yang mungkin ya, ya kalau uh, tidak punya CD nggak punya buku dan sebagainya bisa direkam aja direkam ya. didengerin berkali-kali terus ditulis dicatat gitu itu uh, dan kalau ada kata-kata yang tidak uh, dimengerti bisa bisa buka kamus dan dipelajari setelah itu menurut saya ya. ini uh, ya, uh, suatu kemudian yang juga pertanyaan ini. yang kedua tadi berhubungan dengan alat-alat uh, olahraga -alat untuk anak-anak anak gitu, mm -hmm. beliau juga yang menanyakan ya bagaimana caranya biar Ape bahasa Arab uh, ya. biar yeah. lebih mudah mm -hmm. untuk anak-anak uh, belajar bahasa Arab. Nah itu kira-kira kalau praga-praga seperti itu mungkin bisa bikin sendiri gitu Ustaz ya. Saya ya, kira bisa itu mm -hmm. jadi kami di jurusan pendidikan mm -hmm. bahasa Arab itu juga mencoba untuk apa namanya membuat ya uh, melalui apa namanya download mm -hmm. dan kemudian di, digandakan gitu untuk kepentingan pengembangan pembelajaran. Mm. Kami optimis ke depan pembelajaran bahasa Arab ini akan menjadi lebih prospektif, lebih baik, lebih-lebih yeah. karena sebetulnya bahasa Arab yang ada di Indonesia terutama kosakatanya itu 13 13% lebih itu berasal dari bahasa Arab sehingga kita sudah Berarti. punya modal mm -hmm. sudah punya bekal awal untuk kita kembangkan lebih lanjut. Iya, banyak banyak kata-kata uh, dari Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, Arab, ya, Arab kata ya. ya. mm -hmm. Terutama yang belakangan ini berkaitan dengan ekonomi ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Terutama ekonomi syariah itu hampir 100% dari bahasa Arab semua gitu. Iya, yeah, mungkin terakhir Bu Amani uh, untuk para pemirsa di rumah bagaimana yeah. cara uh, agar nanti mungkin setelah tayangan ini mereka akan lebih min Minatnya gitu lebih uh, tambah uh, hmm. untuk oh, mempelajari bahasa Arab ya. Baik, eh, saya mendorong sekali untuk eh, para pemirsa bisa menguasai bahasa Arab Tentu harus ada upaya kita harus perlu meluangkan waktu Kemudian membeli Membeli buku pelajaran bahasa Arab Membeli kamus, dua hal itu adalah penting Kemudian meluangkan waktu Untuk membacanya Kalau tidak sempat, kalau untuk pembelajaran orang dewasa Sebenarnya tidak perlu kursus Atau tidak perlu datang ke gurunya Kalau dia sudah punya Dasar Tinggal pegang buku tersebut, lalu bisa dibaca Sendiri, kemudian Menambah sendiri uh, vocabulari uh, Mufradatnya, lalu ungkapan-ungkapan uh, dibaca saya kira itu sudah cukup dan akan menambah wawasan kita. Nah, pemirsa uh, selain menyaksikan di televisi uh, penyajian bahasa Arab juga tentu majalah, koran dan lain-lainnya itu banyak sekali medianya penyaksin. ya ustazanya. Iya. iya. Dan uh, sementara bagi pemula boleh meniru. Meniru suara, meniru ungkapan, sehingga kita bisa menghafal ungkapan-ungkapan itu selanjutnya iya, Mungkin keren. metode meniru ini agak aneh, <laughs> tapi paling tidak itu Betul. yang biasa dilakukan iya. pemula seperti anak-anak kecil iya, iya. ya, metode itu efektif juga iya, Pemirsa tampaknya sangat menarik ya, interaktif kita pada pagi hari ini, namun sayang pemirsa sudah 1 jam berlalu, hmm. ya kita sudah harus sangat. mengakhiri uh, Talkshow kita pada pagi hari ini Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan dari Bapak Dr. Muhbib Ustazah Amani, juga Kak Wisam Bisa menjadi motivasi juga Untuk InsyaAllah. seluruh pemirsa di seluruh Tanah Air dalam mempelajari Bahasa Arab ya Ustazah ya. Ya, ya Syukran Ustaz uh, Muhbib, syukran Ustazah Amani, syukran Kak Wisam Ajihal Musyahidun al Kiram nantahi Barnamid, ya. Hazal Barnamid channel uh, kaki insyaallah fil usbu'il uh, qadim uh, bi, bi bidars, uh, al jadid wa hiwar al jadid pemirsa demikian tadi telah sama-sama kita saksikan uh, talk show uh, problematika pelajaran pendidikan bahasa Arab di Indonesia pemirsa jangan lupa saksikan terus pelajaran bahasa Arab di minggu depan karena nanti kami akan hadir seperti biasa pemirsa yaitu dengan pelajaran-pelajaran baru dan juga dengan hiwar-hiwar yang baru Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.